Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Kamis 11 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Seorang kepala desa di Benermeria terjerat kasus korupsi dana desa. 12 km jalan perkebunan lintas Mampri Tiro rusak parah dan berlumpur. Lima pasang balon walikota Subusalam uji baca al -Quran. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi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 Ulah oknum kepala desa itu merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka bernama Iksan Sari 40 tahun kini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Simpang 3 Redelong. Diduga ia terlibat korupsi dana desa untuk anggaran tahun 2015. Ketika itu tersangka menjabat kepala desa Kampung Belang Ara, Kecamatan Pintu, Rimegayo. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang 3 Redelong, Rahmat Azhar, mengatakan tersangka ditahan di rutan kelas 2 Beta Kengon. Tersangka ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, tersangka akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Sudarlun sepanjang 12 km ruas jalan perkebunan dari Gampung Rinti, Mampri, Kecamatan Mutiara Timur, tembus ke Gampung Belang Kedah, Kecamatan Tiro, kini rusak parah dan berlumpur saat musim hujan. Kondisi ini membuat hasil panen tidak bisa diangkut hingga membusuk. Gesi Gampung Rinti Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur, M. Adam mengatakan jalan perkebunan Mampri, Tiro berlumpur. Untuk jalan kaki bagi petani dalam mengangkut hasil kebun tidak mampu dilakukan karena harus mengarungi jalan berlumpur sepanjang 12 km. Sementara kendaraan tidak bisa melintas karena akan terjebak di dalam lumpur di badan jalan. Menurutnya hasil panen sering membusuk di kebun karena petani tidak bisa membawa pulang akibat jalan berlumpur saat musim hujan seperti pisang dan rambutan. Untuk padi tajuk menjadi santapan hama babi karena petani tidak bisa menjaga tanaman tersebut. Belum lagi pinang yang jatuh dan tumbuh sendiri di kebun. Buah kakao juga terserang hama. Menurutnya jalan terobos untuk kegiatan kebun pernah diperbaiki namun kini hancur kembali. Karena itu pembangunan jalan terobos untuk aktivitas perkebunan Gampung Riti Mempri butuh perhatian pemerintah. Sudarlun 5 Pasang Tengah Bakal calon walikota wakil walikota Subusalam hari ini menjalani uji mampu baca Al-Qur'an yang dilaksanakan kib tempat. Kegiatan yang disaksikan ratusan masyarakat dan simpatisan masing-masing balon tersebut dipusatkan di Masjid Al-Munawwara, Desa Subusalam Selatan Kota Subusalam. Pembukaan acara dilakukan Ketua Kib Dr. Andes Sarkawi Nur dengan dihadiri 5 pasang balon. Dalam sambutannya, Syarkawi mengatakan bahwa uji mampu baca Al-Quran merupakan salah satu syarat yang harus diikuti oleh setiap pasangan bakal, calon, peserta pemilihan kepala daerah. Syarkawi mengatakan penilaian uji baca Al-Quran diserahkan sepenuhnya menjadi wewenang tim juri yang berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Kementerian Agama Kota Sublusalam. Sebelum bakal calon mengikuti uji mampu baca Al-Quran, dilakukan undian untuk menentukan ayat dan surah yang akan dibaca para balon. Sudah kebutuhan daging ayam bagi penduduk Kabupaten Aceh Singkil masih mengandalkan pasokan dari wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini sangat ironis dengan luasnya lahan tidur di dekat permukiman yang dapat dijadikan lokasi budidaya ayam potong. Karena masih mengandalkan pasokan dari luar membuat harga ayam potong cukup tinggi di Aceh Singkil. Pedagang membeli dari pemasok Rp27.000 per kilogram dan dijual kembali Rp30.000 per kilogram. Keuntungan Rp3.000 tersebut belum lagi dipotong biaya pembersihan dan cincang. Padahal budidaya ayam potong di Aceh Singkil cukup potensial. Hal ini melihat tingginya permintaan masyarakat terhadap daging ayam. Warga yang tadinya cukup mengkonsumsi ikan laut belakangan telah menambah menu lauk dengan mengkonsumsi daging ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Gosong Telaga Utara, Singkil Utara, Rahim, mengatakan rata-rata per hari menjual 50 ekor ayam potong. Permintaan ayam potong akan meningkat pada saat orang pesta dan hari raya. Belum lagi permintaan untuk rumah makan dan pedagang sati ayam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. FM. Darlun kebakaran satu unit rumah toko berlantai 3 di Jalan Rupat Medan Timur Kota Medan turut menghanguskan satu unit mobil Kamis siang. Polisi masih mendalami kemungkinan api berasal dari kendaraan roda 4 itu. Ruko yang dihuni Jenny dan keluarganya hangus dan mengalami kerusakan serius di lantai 1 dan 2 serta di bagian lantai 3. Seluruh penghuni dipastikan selamat dari musibah tersebut. Namun sebagian besar barang berharga tidak dapat diselamatkan. Manajer Pusdal Ops, BPBD Medan, M. Yunus, Munatakans, sejauh ini asal api belum bisa dipastikan. BPBD Medan menduga api berasal dari lantai 2. Banyakna bahan yang mudah terbakar membuat api langsung merembet ke lantai atas dan bawah. Sementara isu lain justru menyebutkan api berasal dari mobil yang berada di lantai 1 Ruko itu. Mobil Avanza itu diduga menimbulkan percikan api yang kemudian langsung membesar. Waka Polsek Medan Timur AKP, Julia Ningsi, mengaku polisi sedang melakukan pendataan untuk memastikan penyebab sebenarnya. Sudarlun Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara mengusut pelaku yang memberikan perlindungan kepada penjahat narkoba di Jalan Kail, Medan Belawan. Pelaku secara nyata menghalangi dan menyerang polisi ketika akan menangkap seorang bandar. Kasat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edi Safari mengatakan serangan terhadap polisi ini terjadi ketika Satuan Res Narkoba Polres Labuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Jalan Kail kemarin. Operasi ini berhasil mengamankan enam orang terdiri dari dua wanita dan empat pria serta sejumlah sabu-sabu. Namun pelaksanaan operasi ini tidak berjalan mulus karena target operasi J berhasil meloloskan diri. Mirisnya ketika polisi menggeledah rumah J, beberapa warga berusaha menyerang petugas dengan batu. Serangan ini tidak melukai satupun petugas, namun tetap saja sebagai sikap perlawanan terhadap pemberantasan narkoba. Polisi meyakini para pelaku merupakan warga setempat yang disuruh oleh J. Namun sayangnya petugas tidak bisa mengenali pelaku karena serangan tersebut membuat polisi hanya bisa bertahan di dalam rumah. 6 tersangka yang diciduk dalam operasi itu hingga kini masih terus diperiksa dan keterangannya sedang dikembangkan penyidik. Sudarlun jembatan yang menghubungkan desa Pauh Padang Baru, Kecamatan Susu Aceh Barat Daya yang ambruk diterjang banjir 25 Desember lalu, saat ini telah selesai ditangani darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten setempat. Setelah selesai diperbaiki secara darurat, jembatan antar desa itu telah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan becak mesin. Sementara kendaraan roda 4 dilarang melintas karena permukaan lantai jembatan turun sebagian sehingga riskan dilalui kendaraan. Kepala BPBK Abdiya Amiruddin mengatakan penanganan darurat yang telah dilakukan adalah menimbun badan jalan di lokasi kepala jembatan yang ambruk. Sedangkan permukaan lantai jembatan dari beton masih dalam kondisi turun sebagian. Untuk penanganan permanen jembatan yang menghubungkan Desa Pau, Desa Padang Baru itu akan diprogramkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Abdiya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaskian Berita Malam edisi Kamis 11 Januari 2018. Juga pagi Serambi FM bisa Anda kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sambifm.com voljo ga Twitter @srambefm sudarlun wasalam